Ada Saiful Anam dari Samarinda, Kalimantan Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Buya, akhir-akhir ini di media Ada berita tentang hukum mahar Dengan bacaan Al-Quran Atau bahkan ada juga dengan mahar hafalan hadis Bagaimana hukumnya Buya? Syukron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Hukum mahar dengan bacaan Al-Quran atau hadis Masya Allah. Yang jadi mahar itu harus sesuatu yang ada nilainya kalau mengajar itu ada nilainya Mengajar Selama ini adalah mengajar Al-Quran Mengajar apapun boleh ya, Jadi mahar itu hendaknya sesuatu yang bernilai Jika tidak bernilai Maka katailah Tidak sah jadi mahar Nikahnya sah nikah tanpa mahar pun misalnya saya menikah gak pakai mahar tetap sah tapi tetap aja bayar mahar jadi mahar yang tidak ada nilainya maka itu dianggap tidak sah maharnya nikahnya tetap sah lalu bagaimana maharnya? dikembalikan kepada mahar mithil pihak umumnya keluarga perempuan itu maharnya apa? kalau biasanya maharnya sejuta kasih sejuta misalnya anda seorang pria menikah dengan seorang perempuan yaitu maharnya tidak sah misalnya apa? yaitu tadi yang tidak ada nilainya maharnya apa? baca kul wallahu ahad allahu somatu memang dihadapan Allah ada nilainya saya kira. tapi secara nilai misalnya kalau tidak dianggap sebagai ulama mengatam itu tidak sah karena tidak ada nilainya, kalau mengajarkan iya sebab mengajar ada nilai nilainya jadi maharnya apa? Ama, ada seorang perempuan saking solehahnya wahai suamiku calon suamiku yang baik aku menikah denganmu maharnya apa? mengajari kitab Fathul Muin. Wah, ini jadi fakih juga ini. Wah, ini bagus ini. Enggak apa-apa. Ngajar ada nilai dirinya. Khatamnya kapan? Ya terserah. Hal nikahnya sudah sah. Ya sah khatam-khatamnya. Yang penting ngajari nanti. Jadi semua mahar yang tidak sah, termasuk ada orang nikah tanpa mahar. Misalnya enggak disebutkan. Ada seorang wali mengakad, "Aku nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini." aqobil tu nikaha wa tazwijha sah biarpun maharnya tidak disebutkan. Makanya gini, mahar itu adalah kewajiban, ha? Kewajiban tapi tidak menjadi sebab tidak sahnya pernikahan. Lalu bagaimana? Sudah terlanjur qobil tu nikaha? Oh ya, sah. Lalu maharnya gimana? Tanya aja, saudarinya dulu berapa biasanya maharnya. Namanya mahar mithl, disamakan dengan umumnya orang yang ada di situ. Selesai. Jadi seperti itu. Pernikahannya sah. Hanya jika sesuatu tidak ada nilainya, kembali kepada mahar mithl. Mahar Maharmithil itu adalah umumnya mahar masyarakat itu seberapa? Atau khususnya kerabatnya perempuan itu berapa maharnya? Kalau sepuluh 10, seratus juta ya seratus juta. Nah itu. Umumnya seberapa? Begitu ya.